Akan menjadi sangat indah dan penuh dengan makna kalau dihadirku memberi damai di mana aku ada, disitu ketenangan dan rasa nyaman segera dirasakan. Hidup akan menjadi sangat luar biasa kalau di mana hadirku ada pengaruh yang tak terbilang mengubah yang jelek menjadi baik, yang salah menjadi benar. Alangkah luar biasanya! Dihadirku harusnya itulah persembahan hidupku kepada sesama, Sehingga hadirku selalu menjadi hadir yang ditunggu Seperti itukah kita Sebuah tanya yang patut direnungkan Jangan-jangan kehadiran kita justru hanya menjadi malapetaka Yang melahirkan kebencian dan sumpah serapah Kehadiran kita menjadi pengaruh yang mengubah Damai jadi malapetaka Awas Itu semua salah Jangan ada di sana Segeralah memeriksa dirimu Dihadirmu Dihadirku Apa yang ada Mari menghitungnya Supaya kita tahu Bagaimana melengkapi diri dan membekali Sehingga hadir kita Adalah hadir manis Yang mengubah ke arah baik dan benar Sadar diri Itu yang diperlukan Memeriksa diri Harus terus dijalankan Menemukan Aku di dihadirku Apa makna yang ada Semoga tiap kita Menjadi orang yang bijaksana Tahu untuk menilai Makna hadir kita Tak terjerembab Dalam perangkap menepuk dada Padahal tak bermakna Di dalam hadirnya Untuk itu Awas Jangan hanya menabur kata tapi bertindaklah nyata. Bersama saya Bigman Sirai